Bismillahirrahmanirrahim Kami umumkan kepada Ikhwan sekalian diharapkan untuk segera Berkumpul kembali Untuk bersiap Mengikuti ta'ala kembali Jazakumullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa ba'd Kita lanjutkan pembahasan Atau kajian kita Sebelum sholat duhur tadi Sampai pada Permasalahan Ucapan Dulqornein Tentang sekolah-sekolah bahwasanya para ulama Banyak yang mengajar Di sekolah-sekolah Dan Antum sudah tahu sekelumit tentangnya. Dari sisi lain kita mengatakan kalau kita sudah tahu sebagaimana Anda dan kawan-kawan Anda sering mengucapkannya bahwa kita tidak boleh mendahului para ulama. Tidak boleh Berbicara dan tentunya berbuat dalam dakwah ini perkara yang besar, yang itu semestinya adalah posisi ulama. Pertanyaannya adalah, anda ya dalkarnein dan kawan-kawan anda mendirikan sekolah-sekolah formal yang ternyata di sana terdapat kemungkaran-kemungkaran. Baik yang sudah terjadi, Atau sedang terjadi, Atau ada kemungkinan besar akan terjadi. Karena sistem pendidikan formal yang ada di negeri ini, Akan menyeret anda atau salafiyin kepada penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran dalam bidang akhlak, manhaj, dan akidah. Pertanyaannya sekarang, bukankah mendirikan sekolah formal dalam skup dakwah salafiyah di Indonesia di berbagai kota merupakan salah satu perkara besar dalam agama ini, merupakan salah satu perkara besar dalam dakwah salafiyah?